Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa asyhadu wa rasuluhu la Amma ba'd. Ma'syaral ikhwat rahimani wa rahimakumullah. merupakan sebuah nikmat yang besar. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan dan waktu yang berharga ini untuk kita menghadiri kajian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak lupa salawat serta salam hendaknya kita terus haturkan kepada beliau Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau merupakan manusia terbaik yang melalui perantara beliau keimanan dan ketakwaan kita terus bertambah karena ilmu-ilmu yang telah Allah sampaikan kepada beliau. Mashyurul akhwat ummahat rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Juz Amma bersama beliau Al Abu Salman Afillahullahi taala masih membahas surat An-Nazi'at. Untuk itu karena Waktu telah masuk, langsung saja kepada Al-Ustadz kami persilahkan waktu dan tempat. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Mayyahdihi allahu falamudillalah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 Akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah Dan juga para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Wa azani allahu wa ayakum jami'an Alhamdulillah kita memuji syukur kehadirat Allah anza wa yang telah mempertemukan kita kembali dalam acara rutin kita yaitu kajian karumah kajian muslim kajian rutin muslimah yang diadakan di masjid pokong raya dan untuk saat ini kita akan kembali melanjutkan tafsir juz amma yang kita berada di penghujung surat yang kedua yaitu surat an naziat yang mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita akan bisa memahami dan mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Sebelum kita membacakan tafsirnya, maka kita akan baca lebih dahulu bunyi ayatnya yang berjumlah lima ayat. A'udhu billahi minash shaytanir wajim. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا تِقَالُوا إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي Karena Mereka, pada hari mereka melihatnya, tidak mengenakan, tidak mengenakan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala setelah memberikan gambaran kepada kita pada ayat-ayat sebelumnya. Tentang orang-orang Yang taat kepada Allah Beserta tempat kembalinya Dan kemudian Orang-orang yang durhaka Kepada Allah dan Rasulnya Serta tempat kembalinya Maka Setelah itu Allah SWT Akan menggambarkan kepada kita Tentang Begitu dekatnya Hari kiamat kepada kita Karena bahwa kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang sangat pendek Maka hakikatnya seberapapun kita merasakan panjangnya hidup di dunia Namun itu dalam pandangan Allah SWT sangat pendek Dan bahkan pandangan kita pun setelah nanti mengetahui hari kiamat Minimal setelah kita merasakan kiamat suhroh Kiamat yang kecil yaitu dengan dicabutnya nyawa kita oleh utusan Allah Subhanahu wa taala para malaikat maka kita pun akan segera mengetahui bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat-sangat pendek yas'alunaka 'anissa di ayyana mursah mereka manusia akan pertanyaan kepada diri wahyu Muhammad tentang hari kiamat kapankah kiamat itu akan terjadi dan ada ayat lain yang semakna dengan ayat yang telah kita bacakan tadi semisal yasalukan nasu anissaaqul ah, innamo ilmuha indallah Manusia akan bertanya kepada diri wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kapan akan terjadinya? Maka katakanlah kepada mereka innama almuha inda indallah. Hanya saja ilmu tentang kapan akan terjadinya hari kiamat. Itu ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang bertanya Mengenai kapan akan terjadinya hari kiamat Itu terbagi menjadi dua bagian Yaitu yang pertama adalah Pertanyaan yang di berikan oleh orang-orang yang mengingkari akan datangnya hari kiamat. Orang-orang yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Orang-orang yang kufur dan ingkar kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga satu di antara mereka, satu di antara cara mereka untuk menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka meminta kepada Rasul agar menampakkan kepada mereka segera Cuba datangkan hari kiamat kepada kami pada akhirnya tatkala mereka belum bisa melihat maka kemudian mereka akan mengingkari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya itu adalah pertanyaan yang merupakan alibi saja. Hakikatnya mereka ingin menolak syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dengan cara yang dalam pandangan mereka agak lebih halus, yaitu menguji dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ini seorang rasul betul ataukah tidak? Maka tatkala Ternyata Rasulullah tidak bisa memberikan kepada mereka dengan spontan akan datangnya kiamat maka kemudian mereka menolak syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dilemparkan oleh orang-orang musyrik orang-orang kafir yang tidak Menerima dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman Yasta'ajilu bihal ladina la yu'minuna biha Walladina amanu musfikuna Minha wa ya'alamuna annaha Alhaqq Mereka orang-orang yang beriman Minta segera Terburu-buru ya, Untuk didatangkan Kepada mereka hari kiamat Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka sangat takut dengan kejadian hari kiamat dan mereka tahu betul bahawa kiamat itu pasti akan terjadi. Satu perkara yang hak, satu perkara yang pasti. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari seseorang yang dia ingin dengan jawaban dari pertanyaan tersebut ataupun dari hasil dari pertanyaan tersebut kemudian ingin mempersiapkan diri mempersiapkan diri guna menghadapi hari kiamat tersebut sehingga harapannya ketika tahu kapan kiamat itu akan terjadi, maka mereka akan lebih banyak lagi persiapannya guna menghadapi hari kiamat tersebut Maka untuk pertanyaan yang kedua ini Pertanyaan yang diperbolehkan Yang tidak disalahkan di dalam agama kita Satu contoh ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Matas sa'ah Kapan akan datangnya hari kiamat Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang tersebut Seraya beliau juga bertanya kembali kepadanya Mada laha? Apa yang engkau persiapkan guna menghadapi Akan datangnya hari kiamat tersebut Maka sahabat tadi mengatakan Khubbullah wa Rasulihi Persiapan yang telah aku miliki adalah kecintaanku kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab dalam hal ini kiamat akan terjadi tahun sekian, bulan begini, hari ini dan seterusnya. Tanggal sekian tidak. Rasulullah tidaklah menjawab itu. Namun kemudian Rasulullah malah menjawab yang lain Tatkala beliau bertanya kepada sahabat tadi apa Bekal yang telah ku siapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat Maka setelah orang tadi mengatakan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya Maka justru Rasulullah mengatakan Al-mar'u ma'aman ahab Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai Hadis ini diratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Ada di antaranya juga melalui jalan Anas bin Malik radhiyallahu taalahu yang beliau katakan, setelah aku mendengarkan ataupun ketika aku mendengarkan hadis ini maka tidak ada kebahagiaan yang aku rasakan sejak aku di lahirkan di dunia kenapa? karena dirinya sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga dirinya sangat cinta kepada Abu Bakar, Umar Osman dan para sahabat yang lain maka beliau katakan meskipun amalku tidaklah sebagaimana amal mereka ibadahku tidaklah sebagaimana ibadah mereka ketakwaanku tidaklah sebagaimana ketakwaan mereka Maka aku akan Aku berharap Ya aku akan bersama mereka Di yaumul kiamat nanti Maka dengan demikian kita Mengetahui bahwasannya pertanyaan Orang yang bertanya Baik kepada Rasulullah SAW, Ataupun kepada Yang selain beliau Tentang hari kiamat ini Maka pertanyaannya Berdasarkan ataupun Sesuai dengan keinginan mereka ada yang keinginannya dalam rangka untuk menolak syariat Maka Allah maha tahu Dan kalaupun ada orang yang bertanya dalam rangka untuk berbekal diri, berbenah diri Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga maha mengetahuinya Fima'an tamin dikrohan Ya, siapakah anda sehingga anda bisa menyebutkan tentang kapan akan datangnya hari kiamat Artinya dalam hal ini Allah Subhanahu SWT menyampaikan tentang keadaan manusia Bahkan tentang keadaan manusia yang paling alam, yang paling berilmu Yaitu Rasulullah SAW Bahwa beliau tidaklah mengetahui ya, Tidaklah mengetahui tentang kapan akan datangnya hari kiamat Kenapa? Karena yang mengetahui tentang kapan akan datangnya hari kiamat Hanya Allah subhanahu SWT Hal ini sebagaimana yang tertera di dalam suratul ahzab Kul innama ilmuha inda Allah Katakanlah Wai Muhammad hanya sanya ilmunya Yaitu ilmu tentang hari kiamat Kapan akan terjadinya Ini ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak pada selainnya Maka satu ketika di dalam hadis yang panjang Itu hadis yang diruatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Yang kita kenal dengan istilah hadis Jibril Ya karena ketika itu Jibril Muncul ke tengah-tengah majelis Rasulullah dan para sahabatnya Rituan Allah Alim Ajmain Maka Jibril ketika itu Bertanya kepada Rasulullah Tentang beberapa hal Tentang Islam, tentang Iman, tentang Ihsan Kemudian yang terakhir Beliau bertanya kepada Rasulullah Tentang hari kiamat Maka ternyata ketika itu Tadkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Orang yang paling alim Di kalangan para hamba Allah Terhadap ilmu Allah pun ternyata beliau mengatakan mal mas'udunha bi a'lama minas sa'il bahwa orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dari orang yang bertanya kemudian setelah itu barulah malaikat jibril meminta fa ahbirni an amaratiha oke kalau memang anda tidak mengetahui maka beritahukanlah kepada kami tentang apa itu tanda-tanda hari Kiamat, ya. apa saja Tanda-tanda hari kiamat Maka dari hadis Yang diruatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim tadi Yang menggambarkan kepada kita tentang bahwa Makhluk yang paling mulia dan paling alim Yang ada di langit Itu malaikat Zibril Dan yang kedua adalah makhluk yang paling Mulia di kalangan Para manusia dan yang paling Berilmu itu Rasulullah yang ternyata kedua-duanya tidaklah mengetahui tentang kapan akan terjadinya hari kiamat. Maka hal ini memberitahukan kepada kita tentunya orang yang derajatnya di bawah mereka berdua baik dalam hal keilmuan dalam hal ketakwaannya kepada Allah tentunya tidaklah lebih tahu tentang kapan akan datangnya hari kiamat. Maka Pelajaran besar yang bisa kita ambil Dari hadis ini Ketika Ada orang yang Mengaku Ketika ada orang yang Menyatakan bahwa Dirinya Mengetahui Kapan akan datangnya hari kiamat Dan sudah berapa kali Kita mendengar ya Prediksi dari orang-orang dalam bahasa kita mungkin orang-orang yang safih Ataupun orang-orang yang jahil Orang-orang yang buduh Hakikatnya mereka adalah buduh Yang menyatakan Bahwa kiamat nanti akan terjadi pada tahun sekian Bulan ini, tanggal sekian Hari ini dan seterusnya Jam sekian Maka kalau ada orang yang berani Menyatakan seperti itu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang pertama kali harus kita lakukan kita harus dustakan. Kita harus tolak pengakuan tentang keilmuan seseorang terhadap kapan akan datangnya hari kiamat. Kita harus menjadi pelopornya untuk menentang mereka. Dan kita pun harus menjadi pelopornya untuk mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang bodoh. Dia adalah orang yang Suka berdusta Dia adalah pendusta Kenapa? Karena makhluk yang termulia dan teralim Di langit dan makhluk yang Termulia dan teralim di bumi Keduanya tidak mengetahui Maka kalau ada orang yang mengatakan tahu Berarti dia adalah pendusta Hanya saja Kauhul Muhammad adalah mungdirun menjadi pemberi peringatan, menjadi pemberi peringatan maniak syahh bagi orang yang takut terhadap terjadinya hari kiamat, kejadian hari kiamat. Yakni bahasanya anda ini hanya menjadi pemberi peringatan. Dan anda bukanlah Orang yang berhak untuk memberitahu kepada manusia Tentang kapan akan datangnya hari kiamat Maka orang-orang yang memang takut kepada Allah SWT Takut kepada adab Allah SWT Mereka Sepenuhnya percaya bahwa. Kiamat itu pasti akan terjadi Dan siapakah orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya Siapakah orang yang takut kepada hari kiamat Hanyalah orang-orang yang beriman Adapun orang-orang yang tidak beriman tatkala mendapatkan peringatan Termasuk juga peringatan akan datangnya hari kiamat Maka peringatan itu tidak akan bermanfaat bagi mereka Maka maksud daripada Innamanta muntzir ma yasya hanya saja engkau menjadi pemberi peringatan bagi orang yang takut ini maknanya bukanlah wahai Muhammad hendaknya kau berikan peringatan kepada orang-orang yang takut saja bukan akan tapi maksudnya bahwa yang akan merasa takut dengan peringatan-peringatan yang kau berikan satu di antaranya adalah peringatan berupa akan datangnya hari kiamat itu hanya orang-orang yang beriman Ya, hanya orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman maka tidak bermanfaat bagi mereka tentang keadaan, apabah tentang uh, peringatan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Contohnya Allah berfirman dalam Surat Yunus ayat ke 101. وَمَا تُظُنُّ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ أَن قَوْمًا لَّا يُؤْمِنُونَ maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla tidaklah bermanfaat terhadap kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla Ya oleh karena itu Rasulullah SAW fokusnya adalah memberikan peringatan dan kabar gembira kepada manusia Dan beliau tidaklah berkewajiban untuk memberitahukan kepada manusia tentang kapan akan datangnya hari kiamat Yang jelas bahawa hari kiamat adalah sebuah kepastian, sebuah kenisjayaan Maka tatkala seorang telah merasakan yang namanya kematian Barulah kemudian mereka mengetahui Dampak dari apa yang dia lakukan Dan dia akan mengetahui betapa pendeknya kehidupan dunia ini Sebagaimana ayat berikutnya Ka'annahum yawma yarawunaha Lam yalbasu illa asyiyatan auduhaha seakan-akan mereka yauma yarawunha pada saat mereka melihat hari kiamat tersebut lam yalbasu maka mereka tidaklah tinggal di muka bumi illa ashiyatan kecuali hanya sesaat yaitu selama waktu sore yaitu mulai matahari condong ke arah barat sampai tenggelamnya atau duha bahasanya mereka tinggal di muka bumi hanya Selama waktu duha yaitu mulai matahari e, Muncul Naik Sepenggalahan Sampai kemudian menjelang Tergelincirnya ke arah Barat itulah waktu duha Dan hanya selama itulah Kira-kira Kehidupan Kita di dunia Kalau hendak dibandingkan dengan Kehidupan kita di Hadapan Allah Azza Wajarlah, kehidupan yang sungguh sangat pendek Oleh karena itu tatkala kiamat Merupakan sebuah kepastian Sebuah keniscayaan, Satu yang pasti akan terjadi Maka kemudian yang terpenting Bagi kita semuanya adalah Kita mempersiapkan Bukan kita menanyakan Tentang kapan akan datangnya Hari kiamat itu Karena itu baik ditanya ataukah tidak ditanya pasti akan terjadi. Pasti akan menimpa kita. Entah mungkin kita hidupnya lama ataukah pendek. Namun selama lamanya kehidupan kita di dunia, kita pun pasti akan mengalami yang namanya kiamat. Yang namanya kematian. Maka yang menjadi konsentrasi pertanyaan kita adalah bukan mempertanyakan kapan akan datangnya hari kiamat. Akan tapi apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi hari yang sudah pasti tersebut? Dan bagaimana keadaan kita nanti? Kira-kira pada saat kita tiba-tiba dicabut oleh Allah Subhanahuwataala nyawanya, yang berarti kita bertemu dengan hari kiamat. Bagaimana keadaan kita? Dan tentunya keadaan yang dikendaki di sini bukanlah keadaan apakah kita itu sebagai orang kaya? ataupun miskinnya, atukah kita sebagai pejabat, atukah kita menjadi orang rendahan? Atukah kita dalam keadaan ya, sedang melakukan satu perkara yang dilakukan oleh orang-orang kaya ataukah tidak? Namun yang dipertanyakan yang kita pertanyakan selayaknya apakah kira-kira nanti pada saat saya meninggal itu sedang menjalankan ketaatan kepada Allah? Ataukah kita sedang menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ini yang menjadi pertanyaan kita semuanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dari Muslim beliau mengatakan kullu bani adam yib'asu ala ma mata alaihi. Setiap anak manusia Setiap manusia ya. Setiap anak Adam itu Setiap manusia Maka mereka akan dibangkitkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ala ma ma ta'ale Sesuai Dengan keadaan Pada saat dirinya meninggal ya Sama keadaannya Pada saat dirinya sedang meninggal Maka satu contoh tatkala ada seorang yang meninggal ya, dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah semisal sedang melakukan ritual kesyirikan di pantai selatan misalnya begitu tidak tahunya datang ombak besar kemudian menghanyutkan dirinya dan mati maka waliyatullah seperti itulah nanti Allah Subhanahu wa akan membangkitkan dirinya Namun betapa bahagianya tatkala kita sedang melakukan Ibadah Mungkin sedang sholat Kita pun sedang sujud Dan kemudian pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita Maka pada Seperti itulah Nanti Allah subhanahu wa ta'ala juga akan membangkitkan Kita Meskipun terkadang orang yang Menyaksikan Itu merasa Sedih Merasa kasihan, Namun hakikatnya orang yang meninggal tadi Sedang mendapatkan kebahagiaan yang Luar biasa, satu contoh Peristiwa yang kemarin menimpa saudara-saudari kita Yang sedang menjalankan ibadah haji Mana yang Kejatuhan keren Mana yang kemudian uh, Keinjek-injek dan seterusnya Mungkin orang melihatnya Dan bahkan dunia kemudian Serempak yang menjelek-jelekkan Pemerintah Saudi, mana yang tidak pecus Mana yang ini, mana yang itu, padahal itu adalah Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Manusia setelah berusaha Semaksimal mungkin Untuk melakukan yang terbaik, maka Apapun yang terjadi itu adalah Takdir Allah azza wa jalla Mudah-mudahan mereka semuanya nanti dibangkitkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan mereka sedang Berkhidmat Melakukan Serangkaian ibadah haji Di Baitullah dan mudah-mudahan itu adalah satu di antara tanda khusnul khatimah. Dan bahkan satu di antara tanda khusnul khatimah sebagaimana yang disebutkan oleh Syalbani di dalam uh, kitab beliau itu Al Janazahatu Panel Bid'ah wa Beliau menyebutkan sekian banyak hadis yang menyebutkan tentang keadaan-keadaan orang yang mati dalam keadaan khusnul khatimah. Maka satu di antara orang yang mati dalam keadaan husnul hatimah adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan bangunan. Nah, apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi satu yang pasti tersebut? Kematian yang pasti akan menghampiri kita. Bahkan kata Allah subhanahu wa taala, walau kuntum fi burujim ayyida. Meskipun kalian berada di satu benteng yang sangat kuat Maka kalau Allah telah menghendaki nyawa kita Ajal kita telah habis Waktu kita di dunia telah habis Maka al-maut tidak mengenal benteng, tidak mengenal penghalang Langsung akan menjemput kita Dan Ketika kita kemudian Senantiasa bertanya kepada kita Apa sih yang sudah saya persiapkan Untuk menghadapi Hari yang pasti ini Maka kita berharap Pada saat kematian itu Tiba-tiba menghampiri kita Allah mencabut nyawa kita Dalam keadaan Husnul Khotimah Karena sungguh Kita semuanya Bisa menyaksikan Apalagi sekarang era informasi global yang kita bisa mengakses informasi dari seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Kita melihat berapa banyak orang yang kemudian keluar dari rumahnya. Dia menyetir kendaraannya sendiri ataupun bahkan dia naik pesawat dan dia pun menjadi pilotnya dalam keadaan Sehat wal afiat. Namun tidaklah dirinya pulang Kecuali setelah dibawa oleh orang lain Di atas kerandanya Ini satu hal yang musyahada Berapa banyak pula orang yang Pamitan kepada istri tercintanya Wahai sayangku Tolong deh Nanti siang sediakan menu ini dan menu itu, ataupun nanti sore saya pulang kerja, nanti sudah menyediakan makanan ini dan itu. Namun ternyata dirinya sudah tidak bisa makan lagi. Kenapa? Karena kematian telah menjemput tiba-tiba, ya dengan tiba-tiba menjemput dirinya. Dan berapa banyak orang yang memakai baju yang indah. Mengkaitkan antara satu ujung dengan ujung lainnya dengan kuat, itu dengan kancingnya. Sekian banyak kancing yang menghubungkan antara satu ujung baju dengan ujung yang lainnya. Namun ternyata tidaklah si pembuka kancing baju tadi, kecuali orang yang hendak memandikan jenazahnya. Ini adalah diantara contoh-contoh yang semua kita bisa menyaksikannya. Bahkan berapa banyak orang yang dirinya hendak berangkat untuk melayat. ya? Berapa banyak orang yang hendak pergi melayat, namun tidak tahunya dirinya adalah juga orang yang tidak selang berapa lama justru dia dilayati. Belumlah sampai dia ke tempat tujuan untuk melayat, Namun ternyata dirinya telah dilayati Ini pun merupakan Perkara yang musyahadah Semua kita bisa Menyaksikannya Maka ya, Sudah barang tentu Tadkala kita mengetahui bahwa Kematian itu datangnya begitu tiba-tiba Tanpa pamitan dulu dengan kita Tanpa izin dahulu dengan kita Bahkan para malaikat pun tidak ngomong dulu Dengan kita Nyawa anda akan saya cabut Tanggal sekian Hari ini, jam sekian Tidak tidak pernah Malaikat idin kepada kita Sehingga yang barangkali Setelah mereka idin Tentunya kita akan bisa istiadat Akan bisa Bersiap diri Berbekal dengan yang lebih baik Bahkan Rasulullah pun juga tidak tahu yang kata beliau seandainya aku tahu Kapan akan datangnya hari kiamat Niscaya aku akan Memperbanyak untuk berbekal Rasulullah pun juga tidak mengetahuinya Maka karena kematian Datang kepada kita Begitu tiba-tiba hal terbaik Yang bisa kita lakukan Marilah kita senantiasa Mengisi kehidupan-kehidupan kita Dengan Hal-hal yang sifatnya adalah semuanya merupakan persiapan bekal kita untuk menghadapi kematian yang datangnya tiba-tiba tersebut Memperbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Melakukan banyak istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita di mana dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya 70 maratan 70 kali dan bahkan beliau mengatakan demi Allah aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada dirinya dalam setiap harinya sebanyak 100 maratin 100 kali Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu Wataala, paling tahu tentang keadaan hari kiamat, dan orang yang paling bertakwa sehingga beliau pun adalah orang yang paling bersemangat untuk memohon ampunan kepada Allah Azza Wajalla. Maka tatkala kita juga semakin mengetahui tentang kedudukan Allah. Mengetahui tentang keadaan hari kiamat Mudah-mudahan itu akan menjadikan sebab Kita pun memperbanyak beristighfar Kepada Allah Azza wa Karena sungguh tidak ada keberuntungan Yang lebih besar Ketimbang seseorang yang Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam keadaan Membawa dosa setinggi gunung Dan seluas lautan Namun kemudian Allah Azza wa Berkenan mengampunkan Dosa-dosanya dan betapa sengsaranya orang yang membawa dosa ke hadapan Allah sekecil apapun, namun Allah Allahuhuazawajallah tidak berkenan untuk mengampunkannya. Nah satu di antara cara Allah Subhanahuwataala memberikan ampunan yang kepada kita adalah kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahuwataala memohon ampunan kepada Allah Subhanahuwataala khususnya di Waktu-waktu mustajabnya berdoa Di antaranya adalah di sepertiga malam Yang terakhir Yang kata Rasulullah SAW Yanzilu Rabbuna Tabarukah wa ta'ala Bahasanya Rabb kita Tabarukah wa ta'ala turun Ke langit dunia Hina Sulusi al-layli al-akhiri Pada saat sepertiga Malam yang terakhir Maka barang siapa yang memohon kepada Allah Meminta kepada Allah Allah akan berikan permintaannya Barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah Maka Allah akan ampunkan Dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah Maka Allah pun akan memberikan perlindungan kepada dirinya Maka sungguh Kita semuanya Bani Adam Kata Rasulullah Dalam hadis yang terjatuhnya Hasan beliau mengatakan bahasanya kullu adam khattaa ya kullu bani adam un. setiap manusia itu banyak berbuat salah banyak kata rasulullah bukan hanya pernah banyak berbuat salah namun wa akhirul khattaaina tawwabun supaya-supaya orang yang berbuat salah adalah orang yang kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Bahkan melihat sebegitu pentingnya istighfar sebagian para ulama tatkala mereka hendak berfatwa mereka terlebih dahulu kemudian memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena bahwa terkadang seorang terhalang untuk menyampaikan kebenaran karena apa dirinya diliputi dengan banyak dosa sehingga kebenaran yang sebetulnya tampak di hadapan dirinya menjadi tersembunyi. Kenapa? Karena terhalang oleh dosa-dosa yang dilakukan itu pendapat sebagian para ulama. Maka mengetahui tentang keagungan istighfar yang dengan istighfar seseorang akan mendapatkan kelapangan, akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman dengan berbagai macam kesedihan yang sedang dia hadapi akan mendapatkan kelapangan dengan setiap kesempitan hidup yang sedang dia hadapi dan akan mendapatkan kecerahan pemikiran karena telah hilangnya penghalang berupa dosa dari hidayah yang ada pada diri kita. Allah azza wa jalla berfirman "Inna anzalna ilaikal kitababil haqq litahkuma bainan nas bimaa uraka Allah" Wa la takun lil kha'inina khosiman wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahiman Sungguh kami itu Allah azza wa jalla telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab dengan benar agar kamu menghukum antara manusia yang menghukum apa yang terjadi di antara manusia dengan apa yang aku tunjukkan kepada dirimu Dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa kepada dirimu dan janganlah engkau menjadi pembela Orang-orang yang berkhianat Dengan memusuhi orang-orang yang berada di jalan kebenaran Ini teguran bagi para kodi Bagi para hakim Jangan karena membela orang-orang yang berkhianat Karena mereka memberikan uangnya Dan ini ternyata juga kasus ini banyak sekali kita lihat Membela orang-orang yang berkhianat Karena mereka memberikan Ya, imbalan berupa uang ataupun yang semacamnya Dan bahkan kemudian memusuhi orang-orang yang sepantasnya dibela Dan kemudian mohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jalla Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Dan tatkala orang Kemudian membiasakan diri untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla Maka Allah akan menampakkan kembali kepada dirinya Hidayahnya, akan berikan kembali kepada dirinya Hidayahnya akan menguak akan membuka tabir yang, yang menghalangi antara dirinya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Walladzinah tatau zatahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang menjalankan hidayah yang telah dia terima, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan hidayah kepada dirinya dan akan memberikan ketakwaan kepada dirinya dan istighfar merupakan satu di antara jalan-jalan ketakwaan. Maka sungguh istighfar memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan juga istighfar inilah yang akan menjadikan sebab lembutnya ya akan menjadikan sebab lembutnya hati kita. Sehingga dengan kelembutan hati inilah Kita akan bisa menyadari Bahwa Al-maut Al-qiyamah itu senantiasa Mengintai kita berbeda dengan orang yang keras hatinya Bahkan mereka mungkin Merasakan seakan-akan Dia akan hidup selama-lamanya Mereka menyombongkan diri Dengan apa yang ada pada diri mereka Dengan kekuatannya Dengan bodi kuatnya Dengan harta banyak dan harta yang sangat banyak Yang mereka miliki Sampai-sampai mereka merasa bisa memiliki dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mereka merasa bahasanya mereka akan hidup selama-lamanya. Maka orang yang keras hatinya seperti itu tidak kemudian merasakan bahwa maut senantiasa mengintai dirinya. Apalagi tatkala orang merasa dirinya adalah orang yang hebat, memiliki keahlian dalam hal berkelai, berperang dan seterusnya. Maka semakin Keraslah hatinya Maka nah, maka dengan memperbanyak beristighfar Kepada Allah, dirinya akan mudah Diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla Diperingatkan oleh Rasulullah Diperingatkan oleh orang-orang Yang memperingatkannya kepada dirinya Akan Datangnya hari akhirat, maka dia pun Akan bisa menerima hal tersebut Kenapa? Karena hatinya telah Menjadi hati yang lembut Wa akhwati dan akhwati rahimani wa rahimakumullah serta para pendengar de di muslim di manapun anda berada rahimakumullah maka menyikapi tentang kehidupan kita di dunia ini kata beliau Syaikh Salih bin taala manusia hendaknya memandang dengan pandangan yang dengan pandangan yang tepat dengan penilaian yang tepat <tuh> Menilai Waktu dengan penilaian Yang tepat Bagaimanakah kita menilai waktu Dengan penilaian yang tepat Yang pertama bahwa Apa yang telah lewat Tidak mungkin Bisa kita pengut lagi Maka yang sudah berlalu ya biarlah berlalu Kita cukup mengambil sedikit Dari apa yang telah berlalu tersebut Sebagai pelajaran bagi kita Tidak boleh kemudian kita hanyut tenggelam Dengan masa lalu kita Demikian juga masa yang akan datang Kita pun tidak mengetahui apakah kita Akan bertemu dengan masa datang tersebut Maka kita tidak mengetahui sama sekali apakah kita besok masih hidup ataukah tidak maka kita pun tidak mengetahui wala ta'lamu ta nafsun bi ayyi ardhin tamut kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman di akhir-akhir uh, surat Luqman maka tidak ada seorang pun jiwa yang mengetahui kapan dia akan meninggal dan di mana dia akan meninggal. Maka tidak usah kemudian kita juga terlalu bersedih dengan waktu yang akan datang. Ya, dengan waktu yang akan datang. Satu contoh. Ketika seseorang memikirkan masa yang akan datang dengan kesedihan yang luar biasa, dengan kegalauan dengan uh, hati yang ciut Maka dia tidak akan bisa melangkah Dia akan menjadi orang yang Putus asa dari rahmat Allah Dia akan menjadi orang yang Fatalis Satu contoh ketika kita melihat Betapa bahwa Sekarang ini untuk memenuhi Kebutuhan rumah tangga Sungguh sangat berat Mulai yang hariannya Mulai yang nanti misalnya anak sakit mulai nanti yang namanya uh, sebelum itu istri hamil memeriksakan kemudian uh, melahirkan dan seterusnya berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, maka orang-orang yang kebetulan rezekinya tidaklah lapang kalau melihat masa yang akan datang itu dengan cara seperti ini tidak kemudian berbaik sangka kepada Allah. Tidak mengharap rahmat Allah yang luas dia kemudian takut, wah kalau gitu gak usah hajalah Gak usah nikah Kenapa? Uduh berat sekali Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Maha pemberi rezeki. Tidak ada satupun binatang melata Tidak ada satupun anak adam Yang terakhir ke dunia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Pasti memberikan jatah rezekinya. Dan kita adalah Ibnul Ya'um, kalau kata orang Arab Kita itu adalah Ibnul Ya'um Kun ibnal yaum Jadilah engkau anak hari ini ya, Jadilah engkau anak hari ini Artinya apa? Apa yang sedang anda lakukan pada hari ini Lakukanlah dengan sebaik mungkin Yang telah lalu Biarlah berlalu Yang kurang kita tambah Yang salah kita benarkan pada hari ini Yang masa datang kita tidak tahu Yang penting kita berusaha sebaik mungkin ya untuk bisa berbuat pada hari ini. Kehidupan sekarang inilah yang kemudian hendaknya kita pikirkan dengan semaksimal mungkin. Kita sekapi dengan sebaik mungkin. Apa yang bisa saya perbuat hari ini? Ya, apa yang bisa saya perbuat hari ini dengan sebaik-baiknya? Maka harus saya perbuat. Tidaklah kemudian Tenggelam dengan masa lalu Dan juga sangat bersedih dengan Masa yang akan datang Allah yang mentakdirkan Semuanya, kita cukup berusaha maksimal Berdoa dan kemudian Bertawakal menyandarkan seluruhnya Kepada Allahu Azza Wajalla Demikianlah yang kita Baca pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan Bisa kita fahami Allahumma faqih nafidin Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman Kepada kita dalam masalah agama Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pun bantu kita semuanya Untuk bisa merealisasikan Mengaplikasikan ilmu yang telah kita miliki kemudian kita kembali kepada pertanyaan yaitu pertanyaan e, dua pekan yang lalu yang belum sempat dijawab, ya kalau bisa kita jawab dan kalau tidak bisa e, tentunya tidaklah kita jawab ini menyambung pertanyaan yang lalu bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang berbeda agama maka sebagaimana apa yang dilakukan oleh Asma' binti Abi Bakar yang beliau bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah orang tua saya sekarang ini masih dalam keadaan musrik Apakah aku harus menyambung silaturahmi kepada dirinya Maka Jawa Rasulullah sili ya, Maka sambunglah silaturahmi kepada ibumu yang masih dalam keadaan musyrik Maka bagaimana cara-cara kita berbakti kepada ortu yang berbeda agama Adalah dengan perkara-perkara yang dikenal di suatu masyarakat Ini yang pertama Bahasanya itu adalah perkara yang ma'ruf Itu adalah perkara yang baik Maka itu yang kita lakukan ya, Seperti membantu Seandainya orang tua kita adalah orang yang kekurangan Kemudian secara agama Kita pun terus berusaha Untuk mendakwai mereka ya, Ini cara berbakti kita kepada Kedua orang tua kita Kalau kemudian kita Bersemangat untuk mendakwai orang lain Tentunya kita pun harus lebih bersemangat Untuk mendakwai orang tua kita Berapa banyak Ya orang tua dari kalangan para sahabat yang mereka semula adalah kafir Dan kemudian mereka mendapatkan hidayah Dengan sebab dakwahnya para sahabat Ritwanullah Al-Majmai Bagaimana jika kedua orang tua sudah meninggal Cara apa saja yang Cara apa saja agar Tetap bisa birul waliden Satu di antara cara yang bisa kita lakukan Untuk birul waliden kepada orang tua yang pertama jelas kita hendaknya selalu mendoakan mereka, ya. Hendaknya selalu mendoakan mereka. Memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk kedua orang tua kita. Yang mereka telah melahirkan, bahkan mengandung kita, merawat kita, membesarkan kita, membiayai kita dan seterusnya. Maka senantiasa hendaknya kita memohonkan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang tua kita Setiap ada kesempatan, setiap kita berdoa Maka jangan sampai lepas dari doa-doa kita ya Untuk mendoakan kedua Orang tua kita Sehingga untuk mendoakan orang tua itu Jangan nunggu kalau nanti sudah satu tahun ya, Namanya khaul Kalau sudah uh, Tiga tahun lebih Yang namanya nyewu, tidak perlu Kita sudah pada kesempatan Untuk berdoa, jangan sampai lepas dari doa kita untuk mendoakan kedua orang tua kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Bila orang tua kandung Nasrani Yaitu dari istri berarti mertua Mertua bagi e, Seorang lelaki Apakah anak Yaitu berupa istri itu anak perempuan dari Ibu yang Nasrani tadi wajib Untuk menyampaikan Tentang Islam Bagaimana caranya Ya dalam hal ini Seorang istri Ataupun anak perempuan tadi ya Berkuajiban untuk menyampaikan dakwah Kepada kedua orang tuanya Ya mengenai cara Ini tentunya andalah yang paling Mengetahui Ya Andalah yang paling mengetahui cara Yang tepat untuk menyampaikan dakwah Kepada orang tua Dan anda pula yang mengetahui momentum Apa dan kapan yang paling tepat Untuk menyampaikan dakwah kepada orang tua keinginan untuk sering menjenguk tetapi pertimbangannya kasihan suami dan anak menjadi terganggu dalam belajar hafalan Qur'an bila ke rumah orang tua Ya, hal semacam ini tentunya bisa dimusyawarahkan ya wasyawirhum bil amri maka musyawarahkanlah urusan kalian dalam perkara-perkara yang memang selayaknya dimusyawarahkan di maka hendaknya senantiasa dikomunikasikan ya antuna rembuk dengan sebaiknya dengan suami dalam rangka supaya tetap bisa menyambung hubungan rahim kepada orang tua ya ngomong baik-baik kemudian ambil waktu yang tepat yang tidak sampai mengganggu ya baik kerjaan suami ataupun e, tugas belajar dari anak-anak. Apakah boleh bersodokoh kepada orang tua yang nasanya boleh? Bahkan bukan hanya kepada orang tua kepada tetangga pun diperintahkan. Ya Rasulullah SAW senantiasa beliau memberi dan menerima terhadap orang-orang non-Muslim. Wallahu ala a'lam. Batas keriduan orang tua yang juga Menyebabkan keriduan Allah Dalam hadis yang telah disebutkan tadi Sampai batas Yang bagaimana Ya tentunya adalah batas keriduan orang tua Itu terbatas pada Keriduan-keriduan dalam lingkup syari' i. Kalau orang tua Tidak ridu karena anda Karena anti melaksanakan Syariat Kemudian anti misalnya melakukan sholat Orang tua tidak ridu dan anti Lebih memilih Taat kepada orang tua tentunya tidaklah dibenarkan. Yang hal ini masuk ke dalam syarikat Rasulullah. Lato'at alimahluken fimak syati l'kholik. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk pada saat dia harus Bermaksiat kepada al-kholik yaitu Allah Subhanahu Wataala. Jadi bahawa batas-batas kredoan dari orang tua adalah batas-batas yang masuk ke dalam lingkup syari' seperti ketika orang tua tidak ridho. Ya, orang tua tidak ridho ketika anti misalnya berpakaian tidak syari. Nah, berarti ini sesuai dengan syariat. Orang tua anti tidak ridho kalau anti pakaiannya tidak syari. Nah, maka seperti inilah keriduan yang akan menjadikan sebab seseorang itu mendapatkan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kemudian orang tua senajah memerintah untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah atau orang tua memerintahkan kepada kita perkara-perkara yang mubah, yang tidak bertanggung dengan syariat dan kemudian kita lakukan dan orang tua ridho maka itulah keridhoan yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan keridhoan Allah SWT. Ustaz jika ada orang tua menghendaki untuk menjodohkan putrinya dengan seorang pemuda yang tidak diketahui manhajnya apa yang diketahui hanyalah secara dohir si pemuda adalah pemuda yang tidak aneh-aneh dan sudah mengaji apakah sebaiknya nurut untuk dijodohkan sebagai bentuk bakti terhadap orang tua. Bahwa yang kita sadar eh, yang perlu kita kita sampaikan seorang anak putri memiliki hak ya, seorang anak putri memiliki hak untuk menerima ataupun tidak menerima perjodohan yang ditawarkan oleh orang tua. Nah, kalau kemudian orang tua menawarkan seorang calon suami yang tadi dikatakan dia adalah orang yang sudah mengaji, orang yang tidak neko-neko, ya, dalam pandangan kita ya apalagi kemudian di sana kita lihat orang ini semangat untuk beragama setelah juga tentunya anti mencari tahu terlebih dahulu tentang keadaan lelaki tersebut dan kemudian memang tidak didapatkan hal yang neko-neko, dia adalah orang yang wajar-wajar, orang yang bisa disebut pengaji, maka insya Allah ketika anti memenuhi keinginan orang tua untuk dinikahkan dengan dirinya ini menjadi e, menjadi awal keberkahan rumah tangga anti insya Allah datanglah. Orang tua saya sangat menginginkan saya untuk bekerja. Bahkan dari semester awal sudah diwanti-wanti jika kelar jika kelak bersuami dan suami tidak mengizinkan untuk kerja, maka jangan mau. Alasan lain orang tua merasa bahwa saya di sekolahkan tinggi-tinggi dan jika tidak bekerja akan dilecehkan tetangga maupun keluarga besar. Sedangkan saya ingin Kelak lebih fokus Mengurus anak Dan melayani suami Tidak ingin ikhtilat dengan laki-laki Bagaimana solusinya ya Jazakillah khairal Mudah-mudahan Allah memberikan uh, Tambahan Balasan yang lebih baik kepada Anti dari pertanyaan yang Telah Anti sampaikan Dan mudah-mudahan Allah betul-betul nanti memberikan e, calon suami yang anti inginkan. Ya kalau ada orang tua yang semacam itu memang ini perlu perlu proses ya, perlu proses untuk meyakinkan orang tua yang masih memiliki keyakinan semacam itu. Dan nanti lebih parahnya lagi Terkadang orang tua itu sampai mengatakan Nanti kalau anti dicerai Kalau kamu dicerai maka kamu punya penghasilan Nah orang nikah saja belum kok sudah Keinginannya untuk dicerai Ini kan tentunya satu keinginan yang tidak benar Maka jelas yang pertama Anda Memberitahukan Mengajarkan Kepada orang tua tentang Kemuliaan ilmu agama Nah kalau sudah mengetahui tentang kemuliaan ilmu agama Maka harapan kita nanti Kalau kita sampaikan ya Dalil-dalil ataupun argumentasi Kepada orang tua yang berkaitan dengan masalah agama Orang tua akan bisa Menerimanya, jadi tidak langsung kemudian Anti menyebutkan sederet Keinginan, sementara orang tua Belum mengetahui tentang kemuliaan Ilmu agama Belum mengetahui tentang kemuliaan Orang yang menjalankan ilmu agama Tersebut, ya ini e, Terjadi loncatan Maka yang pertama hendaknya yang dilakukan adalah kemudian memberi tahu ya kepada orang tua tentang keutamaan ilmu agama dan para pengamalnya. Wallahu ala alam. Ustaz kami ingin bertanya ketika orang tua melarang seorang anak untuk menuntut ilmu agama, pergi kajian, maka apa yang harus dilakukan oleh sang anak? Ya mungkin kita minta tahu kepada orang tua Ataupun bertanya kepada orang tua Apa sebab orang tua kita melarang kita untuk pergi ngaji Jangan-jangan orang tua kita melarangnya apa, Kamu jangan pergi ngaji Akan Tapi orang tua tidak menjelaskan begini dan begitu Maka kita tanya Kenapa Ibu, kenapa Bapak saya tidak boleh mengaji ke sana misalnya Oh hati-hati kalau kamu ngaji ke sana nanti jadi teroris nah. Kalau seperti itu berarti kita akan tahu alasannya Maka hendaknya kita tanya kepada orang tua, kenapa orang tua kita melarang untuk mengaji? Ya. Karena apa? Mungkin yang anti maksud mengaji dalam artinya adalah mengaji dalam tanda petik. Kalau ngajinya yang ke situ-situ tidak apa-apa, tapi kalau ke situ jangan misalnya. Nah ini maka perlu diperjelas. Nah, ketika anti sudah tahu alasannya, nah kemudian tentunya anti kemudian menyampaikan dengan cara yang santun. Ya, untuk membantah ya, alasan orang tua yang tidak benar tersebut. Allahu taala alam. Assalamualaikum Wa warahmatullah. Bagaimana jika dulu sebelum hijrah ada seorang anak yang durhaka ataupun menyianyakan orang tuanya, tapi setelah berhijrah dia berusaha untuk berbuat baik dan mencoba menebus kesalahan yang dulu. Apakah dengan berbaktinya dia yang sekarang Kepada orang tuanya dapat menghapus Kesalahan yang lalu Jazakallah Wa jazakillahu khairan Nah tentunya Kalau memang anti sadar bahwa Dahulu pernah berbuat salah kepada orang tua Pertama harus minta ampun dulu kepada orang tua Ya minta ampun dulu Kepada orang tua, kalau orang tua sudah memaafkan Maka langkah kedepannya Ini akan Lebih nyaman bagi kita Ya, jangan kemudian Anti bersalah, pura-pura Tidak -pura bersalah, nah, maka jangan-jangan Orang tua tidak pernah memaafkan anti Ya kalau memang Merasa pernah bersalah Minta maaflah. kenapa kita Mesti keras kepala tidak meminta maaf kepada Kedua orang tua kita Ya kalau kemudian anti sudah Minta maaf dan kemudian menggantinya dengan amalan-amalan Soleh, maka insya Allah ta'ala Kesalahan yang telah lalu akan Terhapus, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir Untuk mengabulkan doa hambanya Apakah hal tersebut hanya untuk hamba yang salat tahajud e, Wallahu taala alam jawabnya tidak Jawabnya tidak Setiap kita ketika bangun di tengah malam Kemudian kita berusaha untuk berzikir Dan kemudian e, kita mohon ampun InsyaAllah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan Memberikan maaf kepada kita Namun jelas akan lebih baik tatkala kita kemudian tahajud dahulu Dan bahkan kemudian kita menjadikan tahajud kita Sebagai sarana wasilah untuk memohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Satu contoh tatkala misalnya antisaur Dan belum sempat ataupun tidak sempat e, untuk menunaikan tahajud. Kemudian anti berdoa pada saat itu apakah kita berani mengatakan doanya tidak dikabulkan? Tentunya kita tidak mengatakan doanya tidak dikabulkan. Akan tapi tatkala dia berdoa dengan sungguh-sungguh maka insyaallah taala Allah akan mengabulkannya. Maka doa ada doa adalah ibadah sendiri, tahajud pun merupakan ibadah sendiri yang masing-masing memiliki e, balasan yang sangat mulia dari Allah Azza wa Jalla. Apakah termasuk melalekan sholat ketika Berbuka puasa hingga hampir 18.30 Padahal belum sholat maghrib Nah saya tanya dulu Sekarang maghribnya jam berapa? Kalau maghribnya jam 18.25 Ya berarti tidak dikatakan Menyanyiakan sholat 18.25 maghrib Dan pertanyaannya kan 18.30 berarti baru 5 menit Berarti tidak menyanyiakan sholat Namun kalau kemudian maghribnya Jam setengah enam berarti jam 17.30 17 maghrib Jam 18.30 belum sholat maghrib Ya jelas ini namanya menyanyiakan sholat Alakulihal kalau berbuka maka secukupnya Yang sana nasihatkan berbuka secukupnya Yang penting rasa keinginan kita untuk makan terobati Rasa rindu kita terhadap makanan dan minuman Sudah kita dapatkan Maka kemudian kita segera melakukan sholat Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Maka biasa beliau tatkala e, berbuka puasa, ya hanya dengan memakan beberapa butir kurma dan meneguk beberapa air teguk air, dan kemudian langsung salat maghrib terlebih dahulu. Jangan kemudian Anti melahap semua menu buka yang ada ini nanti malas ya. ya Maka hilangkan rasa. Keinginan untuk makan rasa di dunia untuk makan dan minum dan setelah terobati maka langsung pergi sholat jangan kemudian menambah-nambah jadi eh, sekedar untuk menghilangkan rasa keinginannya untuk makan dan minum dan berapa sih lamanya orang makan minum ya. 5 menit cukup bila seorang telah terlanjur berkata kepada orang tua akan melakukan ini dan itu di masa eh, di mana hal tersebut ternyata tidak membawa banyak manfaat untuk seorang tersebut. Dan seorang ini bermaksud mengurungkan niatnya. Tapi malah membuat kedua orang tua sedih. Bagaimana solusinya? Kalau ini dan itunya adalah perkara yang mubah. ya. Kalau ini dan itu itu adalah perkara yang mubah. Tidak membawa kepada perkara yang maturot, maka janji kepada orang tua penuhilah. Karena al-muslimu ala syurtihim. Ya orang Muslim itu berkewajiban untuk melunakkan apa yang telah dipersyaratkan oleh dirinya. Namun kalau kemudian ini dan itunya ternyata melanggar syariat ya jangan dilakukan. Ustadz bagaimana hukum meminta diskon? Apakah termasuk dalam hal meminta-minta? Jazakumullah khairan. Jawabnya tidak, karena dalam jual beli ini ada kesempatan untuk tawar menawar. Dan bahkan ada kesempatan untuk kiai memilih untuk dilanjutkan ataupun tidak dilanjutkan. Maka meminta diskon bukan merupakan meminta-minta. Dan kisah-kisah para nabi dari kisah-kisah para nabi kita dapat menyimpulkan ada banyak cara untuk berdakwah. Lalu adakah cara yang terlarang? Ya kalau caranya cara nabi tentunya tidak ada yang terlarang. Silahkan dilakukan apa yang dilakukan oleh para nabi untuk berdakwah kepada orang tuanya ataupun kepada para kaumnya. Semuanya tidak ada yang Terlarang Cara seperti apakah itu Ustadz ya, Saya katakan tadi kalau cara Nabi Tentunya tidak dilarang karena itu menjadi Panutan bagi kita semuanya Wallahu Wallahutala'alam Kemudian kita masuk pada pertanyaan Hari ini Bagaimana dengan membuat rencana ke depan Tidak mengapa Seseorang membuat planning itu tidak mengapa ya, Ini maksudnya mungkin Dikaitkan dengan kita itu adalah Jadilah Ibnul Yaum ya anak hari ini. Kita tidak mengapa Yang dilarang itu adalah kita Kemudian terlalu bersedih Kayak tadi yang kita sampaikan Terlalu bersedih, terlalu kecut Menghadapi Perkara yang akan datang Ataupun kemudian kita membuat planning itu malah harus Ya Kita harus membuat planning untuk Kehidupan ke depan Jangan kemudian Seseorang uh, dalam bahasa Jawa itu pasrah bungkuan jangan Tidak ada usaha, jangan Kita harus berusaha Namun jangan kemudian kita Terlalu bersedih dengan apa yang akan datang Sehingga kita malah tidak bisa berbuat Bagaimana cara agar kita senantiasa Ingat kepada Allah dan senantiasa beristighfar atas dosa-dosa kita Di waktu sibuk dengan Urusan dunia Misalnya karena terlalu jauh Sibuk mengerjakan tugas-tugas apa ini kuliah atau tugas-tugas apa ya? Allah alam, tugas-tugas kuliah. Jazakumullah khairan. Wah, jazaki luh khairan. Hendaknya kita sadar bahawa tugas-tugas ketenian itu akan senantiasa ada. Ya, akan senantiasa ada. Maka jangan kemudian Sesuatu yang akan senantiasa ada tersebut Kita puja-puja Ini harus e, Diutamakan Dari kepentingan Yang lebih besar yaitu kepentingan Akhirat Maka harus Kita kita harus me, Menjatah pada diri kita Untuk ya, Memberikan porsi kepada kita Untuk urusan akhiratnya Ya, memberikan porsi Untuk kehidupan akhiratnya Bahkan kalau kita melihat e, Kisah para ulama Terdahulu Kesibukan mereka Untuk dunia itu Bahkan ada yang mereka hadapi Pokoknya yang penting bagi saya cukup untuk hari ini Masya Allah ini Tawakalnya luar biasa cukup untuk hari ini sudah cukup, maka sisanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan akhirat maka tidaklah tepat kalau kemudian kita dengan alasan kesibukan kuliah kesibukan kerjaan, kita lalai dari e, kebutuhan kita dalam masalah agama, ataupun kepentingan kita di dalam masalah agama apakah ketika ada orang yang sholat orang yang ada di sekitarnya harus diam tidak berisik, jawabnya iya, kalau berisiknya itu sampai mengganggu Saudara kita yang sedang sholat, maka jangan Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang kita Jangankan berisik biasa Seseorang yang sedang baca Al-Quran Dilarang untuk sampai kemudian mengganggu saudaranya Yang sedang melakukan sholat Kemudian yang kedua Hukum mendengarkan adan Hukum Mendengarkan adan Seperti apa Ustadz Hukum mendengarkan adan ataupun Hukum menjawab Muadzin, ya hukum menjawab ucapan Muadzin. Ini walaupun mungkin yang ditanyakan mungkin seperti itu. Ya, bagaimana hukum menjawab suara Muadzin? Ya. Jemur ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ya hukumnya adalah sunnah. Namun kita jangan menyepadankan ah cuma sunnah. Rasul dalam banyak hadisnya Memberitahukan kepada kita pernah siapa yang mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin kemudian setelah itu di akhirnya dia berdoa memohon uh, wasilah untuk Rasulullah maka dia akan dan itu muncul tulus dari dalam hatinya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Apakah jika terdengar azan tetapi kita malah tetap berbicara ngobrol itu tidak mengapa? Kita berbicara boleh ketika mendengarkan azan yang diperintahkan kita adalah menjawab pertanyaan muadzin. Ya, tapi jangan kemudian ributnya di samping muadzin nanti eh, orang yang mendengarkan adanya muadzin jadi kacau ini suara adanya yang mana? Kalau semisal nanti di rumah kemudian mendengarkan eh, suara muadzin dan tetap bicara pulih, tapi usahakan juga menjawab Kumandangnya mu'addin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah informasi orang meninggal tidak boleh disiarkan Misal di desa dengan pengeras suara Wallahu taala memang dalam hal ini ada hadisnya Namun kalau saya baca dari apa yang dijelaskan oleh saya Albani Kenapa kita dilarang karena hal ini menyerupai kebiasaan orang-orang kafir Ya, Menyerupai kebiasaan orang-orang kafir jadi, Allah Taala, seandainya kita kemudian menyiarkan akan tetapi kita menyisir kebiasaan orang-orang kafir, mudah-mudahan masih ditoleransi, ya, mudah-mudahan masih dimaafkan. Satu contoh kita mengumumkan akan tapi kemudian kita sampaikan bahwa jenazah nanti akan disolatkan jam sekian. Jadi dimohon para kaum muslimin dan muslimat untuk hadir ikut menyolatkan. Maka kalau seperti itu, Allah Taala, mudah-mudahan tidak mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila setelah sholat kemudian dzikir dan berdoa lalu kita bersalaman dengan saudara kita? Hal ini bisa di hal ini bisa mempererat tali persaudaraan. Oh, hal ini bisa mempererat tali persaudaraan dalam kurung niatnya. Salaman itu diperintahkan Pada saat kita bertemu Ataupun tidak berpisah Jadi kalau kemudian Anda bertemu Dengan saudara Anda Dan sebelum sholat belum sempat Bersalaman dan kemudian Setelah Usai sholat kemudian berdikir Dan mengenai berdoa ini pun e, Masih perlu dijelaskan lagi Kalau berdoanya dengan mengangkat tangan Maka sebagian para ulama' Mengatakan ini adalah satu cara baru di dalam agama Kalau merutinkan setiap sholat harus Berdoa maka tangan maka Sebagian para ulama seperti Syah bin Bas Beliau mengatakan ini adalah satu e, Perbuatan agama Yang diadakan namun kalau Berdoanya sesekali tidak merutinkan Dan tidak mengaitkan e, Dengan perbuatan sholatnya Maka insyaallah labak sabih Tidak mengapa Nah kalau seusai Berdikir dan kemudian kadang-kadang Misalnya berdoa Dan kemudian bersalaman Karena tadi belum sempat bersalaman Salamannya karena pertemuan Maka insyaallah tidak mengapa Ataupun salamannya karena ingin berpisah Maka tidak mengapa akan Tapi kalau itu hanya sebagai kamu kamuflase Kalau tidak salaman setelah sholat Tidak merasa mantap sholatnya Namun cuma melakukannya setelah dikir dan berdoa Maka ini jadi pertanyaan Berarti niatnya yang Allah Taala, ini ada dalam tanda kurung niatnya, niatnya yang tidak benar. Jadi kalau niatnya itu karena tadi memang belum sempat salaman dan kemudian baru sempat bersalaman setelah berdikir, maka Allah Taala tidak mengapa. Ataupun ketika kita hendak berpisah, ya berpisah karena sana mau pulang kesana, mau pulang kesini, berpisah seusai salam pulang ke sana, kita mumpulang ke sini, berpisah selesai salam selesai solat, fardu dan diker tadi, maka insyaAllah Taala tidak mengapa. Pertanyaan terakhir Assalamualaikum waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf sudah jika keluar dari tema Saya ingin bertanya mengenai menjamak sholat Ada yang bilang boleh menjamak setelah berada sekian kilometer dari tempat tinggal apakah benar? karena saya dengar itu tidak ada dasarnya lalu apa saja syarat kita bisa menjamak solat jazakallahu khairan Wa jazakillahu khairan. Sesi Ali bin Sa'ib bin Ra'ihul di dalam kitab Li Sharh Muntiq menyimpulkan bahwa jamak solat itu dilakukan karena adanya mashyakoh ya karena adanya mashyakoh satu di antara mashyakoh yaitu tatkala muncul hujan Antara maghrib dan isyak misalnya Ya ketika Ataupun muncul hujan di waktu maghrib Hujannya deras Ya hujan yang memang dikatakan hujan Karena dalam hal ini juga berbeda pendapat Seperti Syahmukbil bin Hadiyah Al-Wada'i Belum mengatakan Pokoknya kalau muncul hujan Entah itu namanya hujan grimis atau hujan deras Maka diperkenankan untuk menjamak sholat Namun saya lebih cenderung kepada pendapat Syahsul Ibn saimin Bahwa hujan itu akan menjadikan Sebab kita boleh menjamak sholat Tatkala hujan itu menyebabkan mashyakoh rasa berat, rasa enggan bagi seseorang untuk berjalan dari rumah ke masjid, ya karena apa namanya harus melewati lumpur dan seterusnya. Maka kalau seperti itu maka kita diperkenankan untuk menjamak sholat karena hujan. Maka dari pembahasan itu beliau mengatakan ya secara umum bahwa disyaratkan yang menjamak itu tatkala adanya mashyakoh. Maka satu diantara masalah yang akan muncul adalah tatkala misalnya Antuna ingin bersafar, ya Antuna ingin bersafar, ingin pergi ke Jakarta, dan Antuna ingin perginya setelah waktu maghrib tiba, maka Antuna sudah diperintahkan untuk menjamak ketika itu, bahkan tidak pergi dahulu, menjamak sebelum pergi ini boleh, dalilnya banyak, ya lihat saja di kitab fikih yang membahas masalah menjamak sholat. Anti sebelum pergi bahkan masih di rumah sudah diperkenankan untuk menjamak. Adapun kemudian setelah pergi beberapa kilo itu berkaitan dengan selain berkaitan dengan masalah jamak maka berkaitan dengan masalah kosor. Dimana Rasulullah SAW beliau ketika hendak ke Mekah Al Karomah 6 farsah dari kota Madinah maka beliau sudah menjamak dan sudah e, mengkosor solatnya, ya menjamak dan mengkosor solatnya. Nah ini kembali kepada kalau dikatakan tidak ada dalilnya ini saya kira orang yang mengatakan ini terlalu berani kok mengatakan tidak ada dalilnya. Padahal dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang e, apa namanya rasulullah menjamak solat ketika bepergian itu sangat banyak. Sehingga yang menjadi perdebatan adalah Sejauh manakah kita itu Diperkenankan untuk menjamak sholat Nah ini yang menjadi hilaf para ulama Ada yang mengatakan perjalanan e, 6 kilo Ada yang mengatakan perjalanan e, 80 kilo Dan seterusnya Maka ala kulihal penjelasan Saya bin Basurahimu ta'ala Dan saya solib Nusaimin seingat saya Maka mana-mana bepergian Yang sudah dikatakan safar Dalam bahasa kita bepergian Ya, kita kan beda mengatakan pergi dan bepergian. Bapakmu ke mana leh? Oh, U sedang bepergian ke Semarang. Sedang bepergian ke Jakarta. Beda. Bapakmu sedang ke mana leh? Oh, U sedang pergi ke Malioboro. Ini kan beda. Nah, maka mana-mana satu adat istiadat setempat, satu orf masyarakat itu itu merupakan bepergian, maka berarti ketika itu sudah diperkenankan untuk menjamak solat Wallahu taala seluruh kesalahan datangnya karena kemudahan saya pribadi dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah wa jalla astagfirullahaladzim wa alafu minkum wa sallallahu alaihi wasallam wa ala nabi'ana Muhammad wa ala alihi wa sohbi wa akhiru da'wan alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan waktu kita kembalikan kepada akhuna seno fal yatafadul mashkura. Masyrul akhwat wal dan para pes, dan para pendengar radio muslim dimanapun anda berada. Alhamdulillahirabbil telah sama-sama kita simak penjelasan dari beliau Ustaz Abu Salman hafizallahu taala mengenai tafsir dari Juz Amma yakni tafsir dari surat An-Nazi'at dari ayat 42 sampai 46. Insyaallah taala pada kajian-kajian yang berikutnya Akan kita lanjutkan kembali Kajian tentang Tafsir Juz Amma di surat-surat berikutnya Dan tak lupa kami ucapkan Jazakumullahu khairan kathir Kepada Ustaz Abu Salman Semoga apa yang beliau sampaikan Dapat bermanfaat bagi kehidupan kita Serta Dapat menambahkan Keimanan serta ketakwaan Kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin dan demikianlah kajian ke rumah pada kesempatan sore hari ini yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri kami yang daif. Shallallahu warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala Akhir dawananilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilai.